Manahuman itaba ahudha ilaya min alqa'amaban. Kita melanjutkan kembali membaca beberapa poin yang dituliskan di sini. Jadi poin yang lalu intinya adalah ahli sunnah jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebanyak apapun itu, selama itu pelaku dosa besar, dia tidak boleh dikafirkan meskipun dia membunuh 99 orang. 99 orang, dia tanya dalam sebuah hadis itu, apakah saya diampuni tidak? Ya udah tak ada Nabi 100 jadi bahkan orang yang membunuh ratusan orang pun itu adalah sebuah dosa besar dan kalau Allah ampuni kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia kalau Allah tidak berkehendak Allah masukkan dia ke dalam neraka dalam jangka waktu yang tidak kekal insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu siapa itu yang diampuni? orang yang dikehendaki oleh Allah tentu dengan banyak pertimbangan yang menjadi hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya tentang hukum orang tidak salat Imam Abu Bakar al-Siddiq mengatakan wahtalafu fi Dan mereka ahli sunnah wal jamaah berselisih pendapat. Jadi tidak ada kesepakatan di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah berselisih pendapat. Fi orang-orang yang sengaja meninggalkan salat al-mafrudah wajib. Hatta yadhhaba waktuhas sampai habis waktunya. Min ghairi uzrin Dengan tanpa ada uzur Faka jama'atun Sebagian jama'ah ahli sunnah Wa jama ah mengkafirkan orang yang tidak solat Meninggalkan solat Dengan sengaja Sampai habis waktunya Dan tidak memiliki uzur Dikafirkan oleh sebagian ahli sunnah Lima ru'ya anin nabi anna huqala Berdasarkan apa yang diriwayatkan Dari nabi Bahwasanya beliau bersabda Bainal abdi العبد وبين kufri tarkus الصلاه pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Jadi kalau yang meninggalkan salat kafir dia. Wa dan juga sabda Nabi, man taraka faqat kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wa man taraka faqat bari'at Dan barang siapa meninggalkan salat maka telah hilanglah jaminan keamanan dari Allah untuk dirinya. Ini pendapat yang pertama dari ahli sunnah mereka mengkafirkan orang yang tidak salat Watau minhum dan sebagian jamaah ahli sunnah yang lainnya itu melakukan takwil, itu menafsirkan an nahuyuri dubita nikaman dan laha. Bahwasanya Nabi mengatakan kafirnya orang yang tidak salat itu ketika orang tidak salat itu melakukan juhud mengingkari kewajiban. Solat Itu baru dikatakan kafir Kama Yusuf alaihi salam Sebagaimana dikatakan Yusuf alaihi salam Ini taraktu milata qawmin La nabillah Aku meninggalkan Apa namanya Agama satu kaum yang tidak beriman kepada Allah Maknanya adalah Tarkajuhudin Itu meninggalkan kewajiban Jadi intinya begini Ahli sunati wal jamaah Salafiyin Mereka tidak bersepakat tentang status orang yang tidak sholat Sebagian kelompok mengkafirkan Orang yang tidak sholat Sebagian kelompok mengatakan tidak kafir selama Dia masih meyakini kewajiban sholat Dan ini adalah perselisihan yang terjadi diantara sesama ahli sunnah Wal jamaah Jadi harus lapang dada Hanya saja kalau saya ditanya Mana sih yang pendapat yang lebih kuat Saya sendiri secara pribadi meyakini Yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut Yang mengatakan orang tidak sholat itu Tidak kafir Tetapi bagaimana dengan dalil-dalil yang mengatakan kafir Dalil-dalil yang mengatakan kafir ini Harus dikompromikan dengan dalil-dalil Yang mengatakan tidak kafir Sehingga tidak ada pertentangan Terus yang kafir yang bagaimana Orang tidak sholat tetapi mengingkari kewajibannya Itu diberlakukan dalil-dalil yang mengkafirkan tadi. Karena di sana ada dalil-dalil mengatakan orang tidak salat itu masih bisa memiliki kesempatan untuk masuk surga. Maknanya berarti dia masih menjadi orang yang Islam, masih menjadi orang yang beriman. Di antaranya adalah hadis man lam ya'mal khairan qad, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya hukmu tarik salat. Dan hadis ini sahih tentang seorang yang tidak memiliki amal ya kebaikan meskipun sedikit. orang tidak punya amal kebaikan sedikitpun. Secara akal, secara penalaran, ada tidak. Manusia hidup tidak punya kebaikan sedikitpun Ada apa tidak? Secara akal, ada tidak? Mosok menung belas orang duing amal soleh Ada apa tidak? Tidak ada secara akal, tetapi secara dalil dikatakan ada Loh. nabi yang mengatakan man lam ya'mal khairan qod. itu nanti hadisnya bisa diperiksa dan pada akhirnya orang ini kemudian diampuni oleh Allah setelah masuk neraka kata Allah cari orang yang ada keimanannya dari kalangan ahli nah, dicari, keluarkan mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, masukkan ke surga kata Allah cari lagi orang yang masih memiliki keimanan meskipun sedikit dicari-cari-cari sudah nggak ada wahai Allah cari lagi akhirnya ada orang yang masih memiliki keimanan sebesar darah dan dia lam yamal khaironkot tidak beramal saipitipito senatian si sité. ketika dientaskan dan dimasukkan ke dalam surga lalu diberi setempel tok. Gitu. Setempel itu bahasa Jawanya apa? Tok. Mereka di tok. Toknya apa punya Utako Allah. Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu sebagian ulama mengatakan oh itu itu orang yang belum beramal babat belas saibiti itu adalah orang yang mengucapkan masuk islam mengucapkan syahadat ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah terus taksyok jadi dia belum sempat beramal saibiti pito ini tidak benar, kenapa? ada yang bisa jawab gak? nggak benar lah kalau itu dikatakan untuk orang yang belum pernah baru masuk Islam lalu mati tidak tepat kan apa jawabnya ya bisa jadi seperti itu tapi ada sisi lain karena orang yang masuk Islam bersahadat amal baiknya yang dulu dulu dihitung iya itu satu sisi ada sisi yang lain apa itu sisi yang lain yang tidak mengatakan tidak benarnya itu adalah Tidak mungkin Ada orang masuk islam Membaca hazadat lalu mati Kok dimasukkan ke neraka Mungkin gak? Tidak mungkin Tapi Allah menyebutkan Orang yang lam yakmal khairan Kok itu sudah masuk neraka Gosong Jadi areng Digulek-gulei enggak ada yang punya keimanan Gulei mana? Gulek-gulei Lalu ada sebesar terroh Cuma orang-orang ini Tidak memiliki amal sedikitpun, yaitu amal jaware. tetapi seperti tadi, mereka memiliki kaulul kolbi, amalul kolbi dan mereka memiliki ikrarun bil lisan ini dalil yang menunjukkan orang yang tidak solat itu masih muslim dan masih ada dalil-dalil yang lainnya kemudian ketika ditelisik dalil yang mengkafirkan ternyata dalilnya kurang tepat pemahamannya contohnya wa atamin ba'dihim khalafun adha'us salawat, wa'at taba'us syahwat fasawfayal qawna' Ghoya akan datang generasi setelah mereka yang mereka itu menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu mengikuti syahwat mereka akan mendapatkan ghoya kata Imam Ibnu Kasir dalam tafsirnya ghoya itu adalah jurang neraka yang paling dalam yaitu letaknya di neraka jahanam tempat orang-orang kafir berada jadi orang yang tidak salat itu ada di neraka jahanam yang paling dalam dan itu tempatnya orang-orang kafir. Berarti kalau dia berada di tempatnya orang kafir, berarti statusnya sama-sama kafir. Itu dalil dari ayat yang dipakai untuk mengkafirkan orang salat. Dan pendalilan ini kurang tepat, dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'aribi di dalam kitab Sabilun Najat Adhaus Shalawat, akan datang generasi setelah kalian yang meninggalkan salat, itu diterjemahkan meninggalkan salat itu kurang tepat tapi adza us itu menyia-nyiakan salat. Yu adunash salata fi gairi Mereka melakukan salat tidak tepat pada waktunya. Ini untuk orang yang salat tetapi menyia-nyiakan waktu salatnya. Bukan untuk orang yang tidak salat sama sekali. Paham ini? Jadi ayat ini kalau dipakai untuk mengkafirkan orang yang tidak salat salah sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Goya itu tempatnya neraka jahanam. Kalau ada orang ada di situ, berarti dia sama-sama kafir, statusnya sama. Ini juga tidak benar. Karena ada orang Islam yang tidak kafir ditempatkan di neraka jahanam. Siapa itu para pembunuh? Ayatnya gimana? Saya kurang ingat itu. Wa man qatala mukminan muta'ammidan, teman jahannam. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Dosa membunuh itu kafir apa tidak? Tidak. Tidak. Tapi dia masuk neraka Jahanam loh Bersama orang kafir. Tempatnya sama. Tapi status orangnya tidak sama. Itu. Antum jajan miayam. E, 20 orang jajan di situ. Apakah semua yang ada di warung itu muslim semua? Ya tidak mesti. Kadang ada yang sing nasrani. Kadang ada yang sing yahudi. Kadang ada yang hindu, buddha. Tempatnya sama. Tapi statusnya belum tentu sama. Gitu ya. Jadi... Mengkafirkan orang tidak salat Dengan ayat tadi kurang tepat Dan dikatakan para ulama kita bahwa Dalil terkuat Undah, pokok Yang dijadikan alasan utama Untuk mengkafirkan orang tidak salat Adalah akhar Dari Abdullah bin Syakik al-Uqayli Dia mengatakan Maka'ana ashabu muhammadin Ya rauna syai'an Minal a'mali tarquhu gufrun illa salat Para sahabat muhammad Tidaklah melihat Ada satu amalan Yang jika ditinggalkan Mengakibatkan kafir Kecuali Solak. Itu afar dari Abdullah bin Shakik Al-Uqayli, dia seorang tabi'in Setelah ditelisi, ternyata dia tabi'in Yang hanya berjumpa dengan 10 orang Sahabat Nabi, tapi kok menghikayatkan Seolah-olah menghikayatkan Adanya kesepakatan para Sahabat, diterima nggak? Dia hanya bertemu dengan Sahabat Nabi, tapi menceritakan Seolah-olah sudah Menemui ijma para sahabat Tidaklah para sahabat Nabi Semuanya melihat ada satu Amalan, jika ditinggalkan mengakibatkan kafir kecuali sholat, padahal dia ketemu sahabat hanya 10 bisa nggak diterima? ya nggak bisa antum ketemu orang bayat 10 orang 10 orang bayat ini jajan walang goreng di gunung kidul lalu antum bertanya, mas walang enak nih, oh rayon enak 10 orang mengatakan Raina. lalu antum ke war warga gunung Kidul itu orang bayat semuanya mengatakan walang goreng Raina. diterima nggak pengakuan itu? Tidak. tidak, yang baru menemui 10, padahal warga bayat itu ribuan itu pertama paham gak? <gülüyor> yang kedua adalah ee, Asfar Abdullah bin Sakik al-Uqay ini tadi menyebutkan kufur itu dengan bentuk nakiroh padahal tadi saya sebutkan riset Ibn Taymiyyah Kufur itu kalau disebutkan nakirah artinya kufur. Kufur apa? Kufur asghar. Kalau yang kufur akbar bentuknya gimana? Ma'rifah. Ma Ibnu Saqiq al uqayli mengatakan, "Maka na asabu Muhammadin yarauna shay'an minal a'mali tarkuhu kufrun." Dalam bentuk nakirah. Jadi, orang tidak salat itu memang kufur, tapi kufur asghar, gitu loh. Itu yang kedua, yang ketiga ada jalan riwayatan lain dari Ismail ibnu al-Ulayyah dari Abdullah bin Syakik kalau yang pertama tadi asar tadi diriwayatkan melalui jalur Bishr bin al mufaddal dan kata para ulama ahli hadis riwayat ibnu ulayyah lebih kuat dari dua hammad dan lebih kuat dari Bishr al mufaddal riwayat ibnu al-Ulayyah lebih kuat dari Bishr al mufaddal dan lebih kuat dari dua orang hammad nah Riwayat dari ibnu Ulayyah ini Dari sampai bersambung kepada Abdullah bin Syakik al-Uqayli Tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda Maka'ana ashabu muhammadin Yarawna syai'an minal a'mali Kila tarkuhu kufrun Illa as-salat Tidaklah para sahabat melihat satu amalan Yang konon katanya Jika ditinggal mengakibatkan kafir Kecuali salat Jadi masih pakai tambahan apa? Konon katanya Konon katanya itu sudah pasti apa belum? Belum belum kata orang gunung kidul kerungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro alias kabar bu burung yang belum bisa dipastikan kebenarannya ini alasan juga gitu ya dan saya akan tutup pembahasan poin ini dengan statement dari Ibnu Udam Ibnu Qudamah Al-Makdisi mengatakan bahwa belum pernah ditemukan dalam rentang sejarah Islam ada orang tidak salat lalu ketika mati tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, tidak dikubur bersama orang Islam dan tidak diwarisi hartanya oleh anak-anaknya yang Islam. Belum pernah kejadian ada. Dalam sejarah Islam belum pernah ada Orang Islam tidak pernah salat Lalu ketika mati tidak dimandikan Tidak dikafani, tidak disolati Tidak dikubur bersama orang Islam Dan tidak diwarisi Hartanya itu belum pernah kejadian Maknanya bagaimana? Maknanya kaum muslimin berbeda pendapat Tentang status orang yang tidak salat Tapi perbedaan ini Berhenti pada tataran Teori dan ucapan Pada tataran praktek dan amal nyata Orang yang tidak sholat di masa hidupnya Itu tetap disepakati Dia masih orang islam Buktinya apalah di dusi, di kafani Di show, lati, dikubur bersama orang islam Dan hartanya masih diwarisi Itu menunjukkan kaum muslim ini secara amal Meskipun secara teori berselisih pendapat Tapi secara amal nyata mereka bersepakat Nah kata sebagian orang ini disebut dengan ijma amali Kesepakatan yang berupa amal itu ya kejadian justru mas, bapaknya sampeyan mati kok, sampeyan raya gelip nyolati ah, Bapak kura tau solat kok nyolati, yavak gah nuh aku Lene sampean sampeyan untuk disolatiki harusnya Satu, raya kena didusi, Dua, tidak boleh Dikafani, tiga, tidak boleh Disolati, empat, tidak boleh dikubur, di pemakaman kaum muslimin Lima, hartanya tidak boleh diwarisi Terus saya gimana? ya sampean harus keluar dari rumah orang tua sampean ini oh, saya tempat tinggal di mana? sur jembatan masih banyak yang kosong itu kalau konsekuen tapi rata-rata tidak konsekuen, bener kan? Oh, saya nggak mau nyolati bapak saya, kenapa? bapak saya nggak pernah sholat, jadi nggak usah disolati lah kok omai jetokan ah lah enak sawah jetok panen ah segering bener tidak? Jadi perbedaan pendapat itu hanya berhenti pada tataran teori Prakteknya belum pernah ada Orang Islam yang tidak sholat mati lalu tidak dimakamkan, tidak disolati Ini kita berbicara tentang pendapat yang lebih benar dan lebih mendekati eh, dalil Wallahu ta'ala alam Kita Tadi sampai jam 7.15 ya Setelah itu 7.15 tanya jawab sampai setengah 8 .00. Kalau nggak salah seperti itu tadi Iya benar Ada pengumuman. Oke, sini, sesi yang masih ada waktu sekitar 20 menit. Kan? Kita untuk tanya -tanya Untuk kali ini kita fokuskan untuk yang putra dulu. Terus untuk yang putri, Insya Allah kita berikan waktu seluas besok siang setelah sesi yang terakhir. Silakan ya di kendala oleh perdanya ya Bapak memang hati itu atau apa terima kasih Iya. Yang pertama tentang status anak yang mati sebelum dewasa gitu ya. Dia di apa namanya? secara hukum di dunia dia diperlakukan sebagaimana agama orang tuanya. Kalau Anak ini lahir dari orang tua yang muslim Maka dia dihukumi Sebagai seorang bayi yang muslim Jika matinya itu sud Sudah lahir maka dia dimandikan Disolati, dikafani dan dikuburkan Bersama orang islam Tapi jika mati dalam keadaan Masih berupa janin dilihat Berapa usia janin itu Kalau sudah mencapai usia Berapa? 4 bulan Yang berarti menurut hadis Asadikul Masdu Pada hari yang ke 120 hari itu sudah ditiupkan ruh jadi janin yang sudah memiliki ruh kalau keguguran dia diperlakukan sama dengan manusia dewasa tapi kalau janin ketika mati dia keguguran itu dia belum memiliki ruh maka dia hanya dimakamkan saja tanpa dimandikan, tanpa dikafani dan tanpa disolati karena belum ada belum ada ruhnya, dia hanya gumpalan darah dan gumpalan daging yang belum memiliki ruh, tapi kalau sudah punya ruh harus diperlakukan sama dengan lagi dewa. Kemudian status mereka di akhirat bagaimana? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia itu akan menjadi pelayan-pelayan surga, ada yang mengatakan dia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang adil. Dan kalau dia lulus ujian masuk surga, kalau enggak ya masuk neraka. Saya sendiri tidak berani untuk merojihkannya. <gülüyor> Allahu taala alam. Terus tadi hati itu letaknya di mana? Uh, hati itu itu sebenarnya karena perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia saja ya. Kebun, uh, itu secara letterlek ya artinya jantung bukan hati. Makanya ketika orang mengatakan aku mencintaimu kau selalu di hatiku dia menepuk jantungnya. Karena posisi hati liver itu di sini. Tidak ada orang mengatakan kau selalu di hatiku. Ya menunjuk lambungnya apa di perut kanan yang nggak ada. Ya kan? jadi hati itu maksudnya adalah jantung itu cuman karena itu sudah yang namanya engkau selalu di hatiku itu jantung diterjemahkan dengan hati dan itu sudah menjadi sesuatu yang umum ya salah kaprah tapi sudah terlanjur diyakini orang banyak ya sudah kita ngikut aja lagi ngikut salah kaprah gitu karena kalau dikatakan jantung malah radong gitu <laughs> seperti itu Wallahu ta'ala terlaki ya ini ada oh iya. ini tulisan dulu pak dihabiskan yang ini, tulisan mawan ya apakah orang yang tidak sholat apabila puasa diterima, ini kembali kepada perselisian ulama tentang status orang yang tidak sholat sebagaimana kita katakan kalau antum memilih pendapat, orang yang tidak sholat itu kafir, konsekuensinya kalau mati, orang yang tidak sholat ini tidak boleh dimandikan, tidak boleh di kafani, tidak boleh disolati Tidak boleh dikubur di pemakaman kaum. Terus dia pakai ke-ke kali, gua nangis terbit <gülüyor> gedam. <gülüyor> Dan hartanya tidak boleh diwarisi karena Nabi mengatakan layari muslimul kafir. Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Begitu pula sebaliknya. Dan kalau orang yang tidak salat ini masih hidup, nah ini berat juga ini konsekuensinya. Kalau orang yang tidak salat ini masih hidup, dia harus diceraikan dari istrinya. Karena pernikahannya tidak sah Orang wanita Islam tidak boleh menikah dengan orang kafir Kalau orang tidak sholat itu dihukumi kafir Maka harus diceraikan Saya nggak bisa membayangkan Berapa suami di gunung gitu yang tidak sholat Kalau itu harus diceraikan ada gerakan menjanda berjamaah Benar tidak itu? Jadi kalau ditanyakan orang yang tidak sholat Apabila puasa itu diterima apa tidak? Ya tergantung kita memilih pendapat yang mana kalau kita mengatakan orang tidak tidak salat itu masih muslim selama puasanya memenuhi syarat dan rukun maka masih diterima puasanya tapi kalau kita memilih pendapat yang mengkafirkan maka ya tidak diterima dan ida ihtahada ada satu hal kan hadis mengatakan bahwa orang siapa yang meninggalkan salat asar maka batalah amalnya pada itu gimana barang siapa barang siapa yang meninggalkan salat asar yeah. maka terhapus amalnya Wallahu ta'ala Bisa, saya kurang memahami tetapi ada sebagian e, teori mengatakan salat ashar itu adalah terjadi pergantian malaikat pagi apa malaikat mantarokah sholat ashar fakat uh -uh. oh Wallahu ta'ala Alam. saya tidak berani menjawabnya karena belum pernah mendengar apa namanya keterangan para ulama yang tidak mengkafirkan ketika menjawab Pendalilan seperti ini Mudah-mudahan nanti lain kali e, Dimudahkan untuk menelitinya Bolehkah menyebut Allah Dengan tambahan gusti atau Pangeran Sebagaimana orang Jawa menyebutnya e, Saya sendiri mengat, Lebih cenderung mengatakan boleh Kenapa? Karena gusti dan Pangeran ini Bukan nama dan bukan sifat Allah Tetapi dia minbabil khobar Bagian dari mengabarkan Sebagaimana kita menyebut Nabi Muhammad dengan baginda Nabi ya, menyebut Allah ditambahi gusti Allah kecuali jika kata-kata gusti ini sudah menjadi ciri khas orang-orang kafir tidak ada yang menyebutnya kecuali orang kafir maka kita diperintahkan untuk menjauhi tasabuh dengan orang-orang kafir tapi kenyataannya justru di tempat kita yang menyebut kata gusti itu malah umat Islam terutama di desa-desa benar tidak ya Allah gusti ulangjulun rezeki siri mawun ya Allah itu sering kita dengarkan Doa seperti dan itu bukan termasuk dari asma' dan sifat karena tidak ada satupun orang Jawa meyakini Allah itu punya nama Gusti, Allah itu punya nama pangeran tidak ada. Jadi dia bukan asma' was sifat. Kalau bukan asma' wasifat sifat dia min babil dan urusannya itu lebih fleksibel. Yang dilarang adalah memberi nama Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. itu ya? Wallahu taala. Tapi satu kelak, suatu saat kelak Jika gusti ini menjadi Kekhususan orang kafir maka saat itu terlarang Karena tasabu itu Dikatakan tasabuh ketika Satu perbuatan itu menjadi ciri khas orang kafir Sehingga satu perbuatan tasabuh Bisa dihukumi tasabuh Di satu zaman tidak tasabuh Di zaman yang lainnya Contohnya apa misalnya Contohnya misalnya jas Jas itu awal kali yang Memakainya adalah orang-orang kafir dari Orang-orang kan? -orang Tapi sekarang, apakah Orang yang pakai jas itu Hanya orang kafir di zaman sekarang? Tidak, bahkan mayoritas Orang islam, itu pas Jagongan itu pakai jas Pejabat itu mayoritas itu orang islam Hampir semuanya pakai jas Menurut keterangan sebagian ulama Jas yang menjadi Tasabuh, itu adalah jas Tuksedo, jas tuksedo Itu yang biasa dipakai orang yahudi Yang ada ekornya di belakang itu loh Kayak belalang tempur itu kayak jasnya tukang-tukang sulap jas biasa tetapi di belakang itu ada ekornya lancip, itu masih menjadi ciri khusus orang-orang Yahudi, tidak boleh, tapi kalau jas-jas biasa itu dulu awalnya tasabuh sekarang sudah ti, sekarang sudah tidak, jadi tasabuh itu bisa dihukumi tasabu di satu zaman, tidak di zaman yang lainnya, demikian pula kata gusti, tetapi saya melihat gusti ini banyak digunakan oleh orang-orang islam zaman kita, kalau satu saat kelak gusti ini menjadi kekhususan orang kafir maka ketika itu dilarang karena itu bagian dari menyerupai orang-orang kafir jika kita kehilangan HP yang dicuri orang akan tetapi kita telah ikhlas dengan takdir Allah apakah kelak di akhirat kita akan dipertemukan kembali kepada oh, sang pencuri untuk diadili dan apakah keikhlasan kita bisa dicatat sebagai pahala sedekah ya kalau diniatkan sedekah ya jangan mengharap dipertemukan lagi dong. <gülüyor> Saya ikhlas kok. kudu <gülüyor> Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh alimamun nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ila ahliha hatta jalha minasyatil karna. Setiap pemilik setiap hak-hak yang terampas akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing bertanduk digiring kepada kambing yang gundul karena dulu waktu di dunia kambing yang pemil, yang punya tanduk ini suka menandui saudaranya sesama kambing yang tidak punya tanduk, ini hak yang terampas diantara sesama kambing, jadi ada pengadilan kambing nanti, itu dikatakan oleh Nabi, bener itu kalau haknya kambing saja dijaga oleh Allah, apalagi haknya manusia tetapi kalau memang sudah diikhlaskan, ini adalah sikap terpuji, saya ikhlaskan mudah-mudahan menjadi, apa namanya Eh, sedekah untuk si pencuri barang kali memang dia butuh beneran anak istrinya kelaparan di rumah sampai nyolong <tuh> mudah-mudahan beri dia apa namanya eh, hidayah dan mengenai HP hilang itu termasuk servis HP itu saya punya pengalaman unik HP saya mati tidak bisa dinyalakan lalu saya minta tolong kepada tolong dibawa ke tukang servis HP mati selama beberapa hari begitu dinyalakan itu langsung muncul notifikasi tanpa henti ting-tung ting-tung ting-tung ting-tung ting-tung ting-tung ting-tung telegram pesan grup-grup WA itu semuanya berbahasa Arab ting-tung ting-tung ting-tung ting-tung ting-tung dia mikir wah HP ini HP ini Mubala kiki orang sah bayar W gratis tadi? karena tulisannya Arab katanya jadi antum kalau pengen gratis masuklah grup-grup Arab itu grup-grup WA yang Arab bayar karena itu bagian dari ikhtiar kadang berhasil kadang tidak apa saja subhat ahli bid'ah menolak prinsip ahli sunnah ya banyak sekali contoh subhat ahli bid'ah di dalam menolak prinsip sunnah prinsip sunnah itu mentaati terhadap penguasa yang muslim meskipun jahat subahatnya banyak kan yang mengajak kita untuk melawan pemerintah yang jahat, banyak sekali subahatnya ya pemerintah kita jahat, curang salah entry data itu <ganti> <tuk> <tuk> kita berontak, kita tumpahkan darahnya sampai-sampai dibikin sindir-sindiran ya, dibikin majalah hidayah wow. apa namanya, mati kuburannya meledak gara-gara salah entry data <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> itu subahat itu yang mengajak kaum muslimin membenci kepada penguasa dan agar tidak mentaati pemerintah, itu salah satu contoh itu. kemudian saya tadi mengatakan juga ahli sunnah, uh, orang islam yang pelaku dosa besar dosanya tidak diampuni oleh Allah, dia masuk neraka, itu tidak kekal ini prinsip, maknanya pelaku dosa besar itu tidak akan kekal di neraka, itu prinsip tetapi ada ahli bina'ah mengatakan kalau sudah masuk neraka, tidak akan bisa keluar selama lamanya dan tadi saya sampaikan bantahannya ya bahwasanya ayat itu berlaku untuk orang kafir dan tidak cocok dengan pemahaman para sahabat dalam hal ini adalah Jabir bin Abdullah. Rosyolahu Taala Anhu sudah. Ya? Bagaimana dengan orang yang bunuh diri ketika masa hidupnya apakah sholat walaupun bolong-bolong tetapi salat Jumat selalu salat ketika meninggal dunia Apakah disolati eh, yang saya tahu eh, pelaku bunuh diri itu dia tidak kafir yang saya tahu selama seseorang tidak kafir maka dia masih boleh disolati hanya saja pada tataran praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati pelaku dosa-dosa besar dalam rangka untuk menanamkan apa Rasa takut di hati kaum muslimin Dan para ulama mengatakan Kalau seseorang itu menjadi pemuka agama Pemuka masyarakat Menjadi tokoh publik Orang yang disegani banyak orang Diusahkan dia jangan mensolati para pelaku dosa besar Supaya apa? Memberi pelajaran kepada kaum muslimin Nabi pernah Menghadiri satu jenazah Ketika mau mensolati beliau Apakah ini punya utang? Punya Nabi mensolatilah dia Adapun saya tidak usah tapi masih boleh disolati dan Nabi memerintahkan untuk mensolati, tapi Nabi sendiri tidak mensolati, supaya orang takut, Masya Allah ternyata orang kalau punya otang itu Nabi tidak mau mensolati di masyarakat kita juga begitu Masya Allah orang naik tukang mendem meskipun Jumatan terus Pak Ustadz ragelum nyolati, aku tadi wedi aku aku tak laran lah, aku mendem seperti itu maksudnya, tetapi hukum asalnya setiap orang Islam yang masih berstatus sebagai kaum muslimin, dia masih boleh untuk disolati, dimandikan, dikafani, dikubur di pemakaman kaum muslimin dan masih boleh hartanya diwarisi oleh anak cucunya yang muslim. <tuh> Begitu ya. Dan saya mendengar berita konon katanya di gunung Kidul ini angka bunuh dirinya eh, banyak. Tetapi banyak ini bukan terbanyak se Indonesia banyak secara rata-rata gitu katanya banyak secara kalau di rata-rata paling tinggi tetapi jumlahnya Belum yang terbanyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dan menambahkan hidayah kepada kita dan memberikan kelapangan dada ya agar kita tidak terlalu berpikiran sempit. Wah, saya masalah saya tidak selesai. Saya tak game over saja. Saya sudah capek dan lelah menerima ini semua. Itu adalah bisikan setan yang harus kita tinggalkan. Bertawat lalu meludah tiga kali. Tapi harus. Hati Hati, ketika meludah. Oksijen Dan selanjutnya uh, setelah kita tadi dipersilakan untuk menikmati makan malam Dan kalau kita akan berjalan abdi setelah buku sampai jam yang menang Jadi yang ingin menghilang akan jadi disediakan tempat di tujuh